Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. kali ini saya akan membahas tentang organisasi binatang kenapa judulnya selalu ekstrim? karena ini agar mudah dipahami dengan bahasa manusia tapi sebelumnya seperti biasa saya ngajakin yuk mari kita ngopi ngopi ngobrol perihal Islam hmm. uh, hidup ini nikmat hmm. hidup ini nikmat sehingga sayang kalau kita lewati hidup ini dengan terus berpikir tapi simpanlah dulu pikiran kita dan nikmati apa yang ada Syukuri dan nikmati <Sigh> Kalau dikatakan Manusia itu hebat Dengan berkelompok Dengan bergerombol Dengan berorganisasi Bahkan hewan pun berorganisasi dan berkrompok. Malah mereka lebih hebat dalam berkelompok. Sampai-sampai ada surat tentang anahol, surat tentang lebah. Maka kamu berbondong bundunglah seperti lebah. Lebah itu hebat, berkelompok. Ya, sampai ada lebah tentaranya, lebah pekerja, lebah menteri, sampai ada ratunya lebah. Ini dalam bermanajemen, dalam berkelompok, semut, lebah, bahkan lebih hebat dari manusia. Bahkan menurut saya manusia pun dulunya mencontoh hewan, seperti misalnya harimau berkelompok dengan harimau sendiri, singa berkelompok dengan singa, babi hutan berkelompok dengan babi hutan, gitu kan? Mereka membentuk kelompok-kelompok dan komunitas yang sesuai yang sejenis habitatnya. Saya tidak pernah melihat atau belum pernah melihat, entahlah kalau Anda melihat, kalau secara individu mungkin bisa saja anjing bersahabat dengan monyet. Tapi kalau secara kelompok, itu enggak pernah saya melihat kelompok babi bersahabat dengan kelompok harimau misalnya. Bareng gitu akur. Meskipun berbeda-beda habitatnya. Enggak pernah. Karena masing-masing berkelompok sesuai dengan Habitat masing-masing berkelompok sesuai dengan sifat dan kepribadiannya masing-masing sehingga sekarang rame Indonesia menjadi dua kelompok satu dan dua itu sebetulnya nggak usah ribut karena dengan melihat satu dan dua ini akan terlihat habitatnya yang sesuai dengan karakter pribadinya pemimpin ini begini ya berarti yang miliknya juga karakternya nggak jauh dari itu Memang kedua begitu, yang nggak jauh, karakternya juga sama. Karena setiap kelompok pasti sesuai dengan habitat. Sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan karakternya. Nah itulah yang disebut dengan uh, habitat, organisasi binatang. Lalu, apa bedanya manusia dengan binatang? Ada satu perbedaan bahwa, Manusia adalah hal yang berbeda dengan hewan atau binatang Kalau disebut berkuasa, binatang pun saling menguasai Tapi berbeda dengan manusia yang bijaksana Yang disebut manusia, maka dia akan mampu berorganisasi dengan memperlakukan perbedaan Dia tidak pernah membeda-bedakan Artinya Disebut manusia jika perbedaan itu tidak dijadikan suatu permasalahan Bahkan dia bisa rukun dan akur dengan perbedaan Namun ketika dia tidak bisa akur dan rukun dengan perbedaan Maka dapat dipastikan organisasinya itu adalah organisasi binatang Jadi kalau binatang kan harus sama Harimau dengan harimau lagi Anjing dengan anjing lagi Kerbau dengan kerbau lagi. Jarang misalnya kerbau, habitat kerbau, misalnya kelompok kerbau bersatu dengan kelompok harimau. Tidak bisa. Karena mereka sesuai dengan habitatnya masing-masing. Tapi yang disebut manusia yang bijaksana adalah mampu menyatukan perbedaan dengan rukun dan tanpa ada perselisihan Rukun dan bersahabat. Meskipun berbeda agamanya, meskipun berbeda keyakinannya, Meskipun berbeda agak bangsanya Dan sukunya berbeda Dia bisa bersatu dengan rukun Itulah manusia Nah kalau seandainya habitatnya harus selalu sama Harimau dengan harimau lagi binat Terus kucing dengan kucing lagi Itu organisasi binatang Ini yang terlihat kenyataan yang ada saat ini Wah isi-isi itu beda pemikirannya sama kita Oh beda Islamnya itu, beda jamaahnya, beda cara berpikirnya Harus sama dengan kita, itu binatang Karena binatang itu habitatnya harus sama Kalau habitatnya manusia, itu bisa menghargai perbedaan Bahkan Allah pun menciptakan tumbuhan binatang berbeda-beda Tomat, cabai, bawang, mentimun, itu berbeda-beda Dan mereka tumbuh dengan karakter dan caranya masing-masing kalau kita bikin sambal pun gak enak kan kalau cuma tomat gak bisa disebut sambal harus ada cabenya harus ada bawangnya dan harus ada garamnya terus perbedaan ini disatukan inilah yang disebut bineka tunggal ika saya belajar dari biologi ternyata yang habitatnya sama adalah organisasi binatang, sedangkan organisasi manusia menghargai perbedaan dan dari situ saya Melihat, wah oh ternyata ada satu makhluk yang sangat unik di dunia ini Yaitu penyanyi dangdut Kenapa saya katakan unik? Karena penyanyi dangdut ini saya perhatikan Dia bisa hidup dengan organ tunggal Joget-joget Hanya, -joget. Walaupun dia hanya cuma organ tunggal Organisasi berarti dia memiliki organ ya? Ini cuma bercanda saja Bahwa penyanyi dangdut itu makhluk yang unik Karena dia bisa hidup dengan organ tunggal Nah, setiap manusia yang memiliki organ-organ tubuh, karakter dan sifat, itu akan menghargai perbedaan. Itulah manusia. Namun ketika tidak menghargai perbedaan, kita kekuh, ingin sama, pemikiran kita ingin sama, ideologi pengen sama, dan benci terhadap perbedaan, itu tidak jauh dengan harimau yang memangsa kancil. Harimau yang memangsa kerbau. Kalau berbeda, pemikiran berbeda idealisme dihantamnya dianggap suatu ancaman dan lain sebagainya maka berhentilah menjadi manusia eh berhentilah menjadi binatang jadilah manusia Bagaimana yang disebut manusia bisa rukun walaupun berbeda-beda itulah bineka tunggal ika kenapa ini saya sedih dengan kondisi Indonesia ini kenapa kita harus sama Kenapa kita dipaksa untuk sama? Ini kayak binatang. Habitat harus sama. Pemikiran harus sama. Orang banyak sekarang memaksakan idealisme dan pemahaman yang harus seragam. Ini sama saja seperti organisasi binatang. Maka saya menyarankan jadilah manusia. Manusia itu bijaksana dan menghargai perbedaan dan perbedaan ini dianggap sebagai saudara. Saya menganggap kalian semua saudara. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih sudah setia menonton channel Youtube saya. Dan semoga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.